-ridha, bil -khalil. Ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita. Ini saya akan jelaskan dulu konsep syukur. Teman-teman sekalian. Allah dengan kemaham murahannya hanya suruh kita menikmati dan bersyukur. Enggak lebih dari itu. Makan yang halal, minum, alhamdulillah. Mulai dengan bismillah. Hanya itu. Nikmatin, syukuri. Nikmatin, syukuri. Apa susahnya? Ternyata saya adakan survei secara pribadi tentu orang-orang yang di sekitar saya, yang saya jangkau di Indonesia ini. Saya lihat kenapa manusia jarang bersyukur di Indonesia. Apaan ada apa kira-kira. Mudah-mudahan ini mungkin merata seluruh dunia sama lah gitu kan. Saya lihat ternyata kita ini masih memila-mila. Jadi hampir semua nikmatnya Allah yang ada sekarang ini kita anggap. Oh ini nikmat, oh ini bukan nikmat. Misal contoh. Kalau ada orang targetnya mobil. Dia ingin punya mobil. Teman-teman sekarang dia ingin punya mobil. Allah masih kasih dia motor. Kira-kira kebiasaan kita di Indonesia bersyukur gak terhadap motor itu kita nggak syukur ditanya sama temannya, kamu naik apa datang? naik motor, mana motormu itu? motor, seakan-akan tidak ada nilainya padahal motor itu bisa pindah ke mobil, kalau dia bilang Alhamdulillah, tuh motor saya mestinya dia syukuri dulu itu, Allah akan tambah Allah SWT akan tambah tapi orang banyak salah faham dia tidak tahu itu dia targetnya rumah yang besar 200 meter misalnya. Allah masih kasih dia tipe 36. Di mana tinggal Pak O oh, di sana? Rumahnya saya rumah saya tapi kecil. Ya begitulah pas-pasan. Alhamdulillah sudah ada rumah. Ini rumah saya. Walaupun kecil rumah saya. Syukuri pindah ke 200 meter nanti tuh. Harusnya begitu. Dan itu mudah. Alhamdulillah itu saja. Alhamdulillah. Gitu ya. Bapak ibu sekalian bahkan kadang-kadang sampai hal-hal yang sederhana sekali Yang mungkin kita anggap tidak baik Itu juga sebuah nikmat yang harus kita syukuri Seperti rasa lapar, rasa haus gitu kan Sekarang bapak ibu sekalian kalau kita tanya Lapar dan haus itu nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Tentu kebanyakan orang menjawab Oke lah Alhamdulillah kalau bapak ibu jawab nikmat Banyak orang menjawab itu sebagai azab Karena memang kalau ditanya mau lapar nggak, Orang bilang gak mau mau haus nggak? Nggak mau mau capek nggak? Nggak mau tapi kita lupa bapak ibu sekalian kalau tidak lapar nggak enak makanan kalau tidak haus nggak enak kita minum coba kalau kita sudah kenyang makan dua piring habis itu dikasih lagi ayam bakar dikasih lagi udang dikasih. masih mau makan sampai kalau kita lagi lapar nasi sama tempe sama sambal enak gak? berarti lapar itu sebuah nikmat lapar yang selama ini orang kita bilang aduh lapar aduh keluhan Musia alhamdulillah lapar. Karena dengan lapar jadi enak makan. Apa saja kita makan? Coba kalau orang tidak haus teman-teman sekalian. Tidak haus. Kemudian dia ditawarkan minum. Mau minum apa pak? Minum apa bu? Biasanya orang tidak haus itu cirinya begini. Ya apa ya? Apa aja deh? Dia enggak tahu soalnya. Coba kalau lagi haus. Air es yang paling dingin ya. Pesan khusus. -gitu. Capek. Coba kalau kita dari pagi teman-teman sekalian tidur terus kerjanya sampai maghrib. Sampai isya. Bangun nih, makan, segala duduk, terus disuruh tidur lagi di hotel bintang 5, bisa tidur nggak? Udah nggak bisa. Coba dari pagi kita bekerja pantin pulang capek setengah mati, malam masuk di kamar tidak ada asinya, tidur dua jam, enak nggak? Berarti capek itu sebuah nikmat. Mulai sekarang, mulai siang ini, Bapak Ibu kalau lapar bilang apa? Kalau haus, kalau capek, janji ya soalnya kita kita pulang rumah capek aduh pak. alhamdulillah capek masih bisa tidur berarti enak jadi nikmat 2 jam itu jadi enak ini contoh bersyukurlah teman-teman sekalian terlalu besar nikmat baik ada kaidah hidup bahagia dalam masalah ini kalau kita diberikan cobaan cobaan lihat orang yang lebih berat kalau kita diberikan nikmat lihat orang yang lebih sederhana misal gini kita flu jangan lihat orang yang sehat kita tidak bersyukur lihat orang yang flu dan demam Kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik Kita flu demam rematik ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang mati. Gitu. Ada lebih berat. Sehingga kita merasa, oh ini cobaan ringan buat saya. Karena kita selalu lihat orang yang lebih berat daripada kita. Kalau diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah. Lihat orang yang di bawah. Gitu. Orang yang di bawah, misalnya kita punya motor. Lihat orang yang pakai sepeda. Jangan ada orang punya mobil kita punya mobil tahun 2015-2013 lah misalnya jangan ada orang yang punya mobil 2016 kita tidak akan bersyukur lihat orang yang masih punya mobil tahun 70an tahun 80an, 90an, tahun 2000 deh gitu ya. nah kita selalu bersyukur, itu konsepnya manusia tiga golongan teman-teman manusia yang paling bobrok adalah manusia yang diberikan nikmat tidak pernah bersyukur diberikan cobaan tidak pernah bersyukur tidak pernah ini tidak pernah bersabar ini dia diberikan nikmat nih, ada orang begitu dari pertama kita ketemu sampai pisah semuanya keluhan istri saya begini, suami saya begini mobil saya begini, semua keluhan orang ini tidak, ini, ini nikmat ya bagaimana kalau cobaan tambah parah lagi gitu kan? mungkin dia sakit flu satu kampung tau kalau dia flu baik, ini golongan bobrok, jangan jadi ini Diberikan nikmat tidak pernah bersyukur dari pertama ketemu sampai bisa semuanya keluhan dalam dia. Yang kedua orang mukmin diberikan nikmat dia bersyukur diberikan cobaan dia bersabar. Ini kata Nabi saw sungguh mengagungkan perkara orang mukmin kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur kalau dia diberikan uh, cobaan dia bersabar. Ini standar. Yang lebih tinggi lagi adalah kalau diberikan nikmat bersyukur diberikan cobaan dia bersyukur diberikan cobaan dia bersyukur. Ini namanya tingkat orang mohsin.